Saat ini ada 112 terpidana mati yang belum d i e k s e k u s i Bagaimana komentar Anda dengan masalah ini? Inilah bisnismen opinion yang membuka kesempatan kepada Anda untuk sharing melalui 633 9160 633 9160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 enam t i g s e l a m kami buka untuk anda. Ya, selamat sore Pak Cipto. Halo. Silahkan Bapak. s o y a i n g a t yang bom Bali. Dia bilang dia nggak takut mati i t u Nah, sekarang kenapa gitu ya Dia sampai minta p k gitu kan ya Artinya dia itu juga Sebagai manusia juga takut sebenarnya Bu gitu Jadi sebenarnya kayak seperti yang dia ngomongin Bahwa dia nggak takut mati itu Yaudah mestinya ngapain ditunda-tunda gitu Itu aja sih Bu, makasih ya Oke,、okay, terima kasih Bapak Alec Selamat sore Ya ini namanya kan Indonesia negara pancasila itu hukuman mati itu memang itu kayaknya asing bagi orang Indonesia kalau di Cina itu udah biasa mungkin budaya kita lah bu ya, ini hukum a n mati orang rasanya g a k tega gitu aja deh. Oke、okay, baik terima kasih enam tiga tiga sembilan satu enam puluh kembali kami buka untuk anda mitra bisnis yang ingin ikut berbagi opini.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 Bagaimana komentar anda? Silahkan, Bisnismen Opinion memberi kesempatan anda bergabung bersama kami di 6339160 Bapak Joko, selamat sore Selamat sore Silahkan Saya mau ikut komentar dong Ya, silahkan Pak Ya, sebenarnya kalau secara manusiawi itu hukuman mati itu kan kurang manusiawi sekali Tetapi karena hukum positif kita Membenarkan hukuman semacam itu Ini salah satu Bentuk penegasan Kepada pemerintah Indonesia Untuk mewujudkan kepastian hukum Jadi saya pikir Itu saja Oke,、okay, baik. Terima kasih Bapak Silahkan ada lagi diantara Anda Yang ingin i k u juga menyumbangkan Suara Anda di forum b i s n i s s m a n Opinion Kali ini Anda bisa menyampaikannya melalui Line t e r a k t i f yang kami buka enam tiga tiga sembilan satu enam puluh enam tiga tiga sembilan satu enam puluh silahkan kalau anda ingin menyampaikan opini anda anda bisa bergabung bersama Pas FM di bisnis penopian melalui enam tiga tiga sembilan satu enam puluh kita masih menyoroti mengenai keluhan kejaksaan agung Uh, tentang banyaknya terpidana mati yang sengaja mengulur-ulur pelaksanaan hukuman Dengan cara mengajukan gerasi atau PK berkali-kali Bapak Iqno, selamat sore Halo Silahkan Pak Iya, matur、uh, Kalau dibilang, halo Silahkan Bapak y a kalau dibilang gak manusiawi Dia sendiri melakukan lebih-lebih Sangat tidak manusiawi Bu, apalagi korbannya itu orang-orang tidak bersalah seperti bom-bom itu,、ya. nggak tahu apa-apa ya kan.、Uh -huh. nah, ini, ini hanya masalah k、eh, a ya a s l i n g ulur kepentingan, kemungkinan di belakang pelaku-pelaku dalamnya itu ya juga orang birokrat bisa juga, atau takut kehilangan popularitas. buktinya、mm -hmm. saja d i、si、b o s CS itu belum jelas kesalahannya udah langsung dieksekusi ya kan s e d a n k a n ini jelas-jelas salah kok diulur-ulur cobalah itu、mm -hmm. aja Bu, t e m a kasih Oke, terima kasih Bapak Jo halo s i l a k a n Mbak iya ini dari tadi apa agak maksudnya agak melenceng tuh p a d a n y o r o t n y a masalah hukuman mati karena kan titik berat pembahasannya kan tentang masalah pengajuan PK berkali-kali ya Bapak ya、mm -hmm. Menurut saya sih ya harusnya praktisi hukum yang udah pakarnya itu dia udah tahu undang-undang kita kelemahan-kelemahan di mana. itu Mereka harusnya segera memperbaiki gitu loh yang apa, KUHP itu karena banyak kelemahan-kelemahan yang sering dimanfaatkan untuk m e n g e l u r u l u r ekskusi. Menurut saya sih itu Mbak. Oke、okay, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Kandami Trabisnis yang sudah ikut. Menyumbangkan suara anda di bisnis men opinion kami akan membuka kembali forum yang sama nanti di pas fm.